Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala illa billah. Amma ba'd. Akhwati fillah hadirin jamaah sekalian Bapak-bapak dan ibu-ibu Ikhwan -ibu, dan Ummahat Rahimani wa rahimaukumullah Seperti yang dipilih oleh Ikhwan Antum Panitia Tema Kajian kita kali ini tentang keluarga Yang sukses dan dirahmati Allah Ta'ala yang tentunya itu dambaan dan harapan setiap muslim, muslimah, setiap suami, setiap istri, setiap bapak, setiap ibu masing-masing menginginkan keluarga yang bahagia, terlebih mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala membicarakan ini tentu kompleks banyak materi yang harus disentuh dan dibicarakan tapi pada kesempatan sore ini kita fokuskan terkait hukuk tentang hak dan kewajiban lebih spesifiknya Kewajiban Seorang istri Atau sifat istri yang soleha Karena tidak bisa dipisahkan Keluarga yang bahagia Besar peran Seorang istri di dalamnya Keluarga tentunya suami dan istri Peran, masing-masing punya peran besar Salah satunya peran seorang wanita sebagai istri di rumah tangganya Untuk menciptakan suasana yang damai, tenang, membuat bahagia Suaminya maupun dirinya sendiri Maka beberapa permasalahan berikut yang akan kita sampaikan itu sifat yang tersebutkan dalam Quran maupun Sunnah yang hendaknya ada pada setiap muslimah, setiap istri dia bertakwa kepada Allah untuk menunaikan kewajiban-kewajiban dia. Begitu pula seorang suami punya andil untuk membentuk karakter istrinya dan sifat itu dia didikkan dia nasihatkan agar selalu ada dan diingat oleh sang istri bagi seorang wanita muslimah ketika menunaikan hak dia maaf, ketika menunaikan kewajiban dia sebagai hak suaminya bukan sebagai mukobalah hubungan timbal balik lebih dari itu kalau hubungan timbal balik itu layaknya pegawai pekerja dengan yang memperkerjakan dia kamu bekerja sepanjang hari selama satu bulan di akhir bulan kamu berhak menuntut gaji Kalau gak dikasih kamu akan marah Bulan depan kamu gak akan mau lagi kerja sama orang itu Itu namanya timbal balik Tapi seorang muslimah tidak demikian Karena bagi dia kewajiban dia itu ibadah dia Kepada robnya Kewajiban dia kepada suaminya adalah kurbah. Tata karab. Hiyah. Hilallah. Itu pendekatan diri dia kepada Allah. Bukan mukabalah. Bukan berarti kalau suaminya. Menunaikan hak-hak dia. Dia akan menunaikan hak-hak suaminya. Bukan seperti itu muslimah. Sehingga kalau sang suami tidak menunaikan haknya, dia pun membalas tidak akan menunaikan hak suaminya. Bukan seperti itu. Seorang muslimah, dia beribadah kepada Allah. Dengan menunaikan hak suaminya. Suaminya menunaikan hak dia, tidak menunaikan bukan urusan dia. Yang penting dia beribadah kepada Allah sudah menunaikan haknya Di dalam hadis walaupun hadis berkaitan dengan pemerintah inna ma alaikum ma hummiltum wa alaihim ma hummilu Kewajiban kalian rakyat bawahan menunaikan apa yang menjadi kewajiban kalian dipikulkan di pundak kalian itu perintah Allah perintah Rasulnya Tunaikan Dalam hal ini Mentaati pemerintah Menghormati mereka Tidak mencaci maki mereka Tidak memerangi mereka Itu Kewajiban yang dipikulkan Di pundak kalian Lakukan Wa alaihim Mereka Yang berkuasa Kewajibannya untuk menunaikan Yang juga dipikulkan di pundak mereka menjamin kesejahteraan rakyatnya menjaga mereka, melindungi mereka dan seterusnya bukan timbal balik sehingga bagi seorang muslim kalau hak-hak kami tidak diberi kami juga akan memberikan hak kepada mereka kami tidak akan taati mereka seperti ini, seperti itu mereka volim, mereka curang merekanya. yang penting bagi dia ini kewajiban saya tunaikan mereka yang tidak menunaikan hak kita, bukan urusan saya. Itu tanggung jawab mereka dengan Allah. Yang penting kewajiban saya tetap saya lakukan. Saya sudah menunaikan apa yang Allah perintahkan. Kurang lebih seorang wanita pun demikian, menunaikan hak dia, menunaikan hak-hak suaminya, itu kewajiban dia, tidak menunggu, Apabila suaminya memberikan hak-hak itu kepadanya, hal ini karena tentu seorang Muslimah paham betapa Islam sangat mengagungkan hak seorang suami. Dalam hadis Rasulullah SAW sebutkan, laukuntu Amiran ahad dan anias judali ahad, la amartul mara antas judali zaujihah. Kalau saja aku perintahkan seseorang sujud kepada yang lain, pasti aku akan perintahkan seorang istri sujud kepada suaminya, karena besarnya hak suami. Hanya saja sujud tidak boleh, kecuali hanya kepada Allah. Tapi seandainya boleh Tidak ada lain Istri yang akan Rasul perintahkan sujud kepada suaminya Wala tuadil mar'atu haqqa zawjiha Hatta Lau sa'alaha nafsaha ala qatabin la'atothu Seorang wanita La tuadil mar'a haqqa zawjiha dia Tidak akan Menolak Dia tetap akan menunaikan Hak suaminya Kalaupun sang suami Meminta dirinya Sementara dia Di atas Kotab Hadis di Tobroni dan disohikan Albani Kotab Ditafsirkan dua makna yang pertama kotak adalah nama tempat dudukan di atas onta Ini semacam pelana atau apa gitu di atas onta Kantum tahu onta tinggi seperti itu Dan ketika dia jalan tentu Kalau gak ahli betul bisa takut jatuh ini Menjaga keseimbangan Situasi sulit luar biasa di atas onta banyak gerak banyak ini tapi seandainya saja suaminya meminta untuk melayani hak dia sebagai seorang suami terhadap dirinya dia gak akan tolak. Dia layani suaminya walaupun di atas onta. Atau makna kotak yang kedua adalah tempat dudukan biasa orang Arab gunakan dulu zaman kuno. Ini mirip kursi pendek. Tengahnya dilubangi. Wanita ketika mau melahirkan duduk di situ, itu bagi mereka lebih mempermudah proses keluarnya bayi, karena ada semacam tekanan di, dia duduk di situ, posisi lebih sulit lagi. Kalian tahu bagaimana seorang ibu saat mau mengeluarkan bayinya orang bilang sampai antara hidup mati. Tapi seandainya di saat itu suaminya meminta hak dia sebagai seorang suami, kebutuhan biologisnya, dia enggak akan tolak. Kalau dia muslimah, dia enggak akan tolak. Dia enggak akan tunda nanti saja. Begitu besarnya hak seorang suami dalam syariat wala tajidu ra'atan iman hatta tu'addiya haqq zawjiha dan seorang wanita pula tidak akan merasakan manisnya iman lezatnya iman sampai dia mau menunaikan hak Hak suaminya Atau di Riwayat lain Al mar'ah La tu'addi haqqallah Hatta tu'addiya haqqazawjiah Seorang istri tidak teranggap Menunaikan hak-hak Allah Ibadahnya Dia tidak teranggap menunaikan hak Allah Sebelum dia Menunaikan dengan baik Hak-hak suaminya Itu semua menguatkan tadi yang kita sebutkan, perkaranya bukan timbal balik. Kamu ngasih aku kasih, aku terima hakku, aku akan aku berikan hakmu, bukan begitu. Seorang muslimah ini kewajiban dia ibadahnya kepada Allah, terkait imannya. Dia tidak akan merasakan lezatnya iman sebelum menunaikan hak-hak sang suami di hadis Thabrani dan juga Bazar Rasulullah SAW sebutkan la ta'lamul ta mar'a haqqo zawjiha 'alaiha ma ghadat ma hadara ghadauhu wa 'ashaa'uhu hatta yafraqu kalau saja seorang istri tahu Betapa besar hak suaminya Terhadap dirinya Dia gak akan duduk Saat Dia menghidangkan Makan siang suaminya Makan malam suaminya Terus dia lai apa yang kurang Apa yang perlu ditambah Terus dia berdiri sampai suaminya selesai dan puas saat makan siangnya atau makan malamnya. Dia enggak akan duduk tahu dan sadar begitu besar hak suami dia terhadap dirinya. Dia enggak akan merasa santai. Tahu, takut kurang. Takut ada Taksir dan tidak sesuai khidmat yang dia layanan servis yang dia berikan, enggak duduk dia. Rasulullah SAW tidak meninggalkan sesuatu apapun dalam perkara kehidupan umatnya, kecuali beliau ingatkan. Beliau ajarkan kepada mereka Yang mendekatkan mereka ke surga Menjauhkan mereka dari neraka Pasti beliau sampaikan Dalam hadis Al-mar'ah Ra'iyatun fi bait zaujiha Wanita Ya dia Memimpin di dalam rumah suaminya Wa mas'ulatun an ra'iyatihah dan dia bertanggung jawab atas kepemimpinan dia juga bagaimana dia menata rumah tangganya mengatur anak-anaknya berkhidmat kepada suaminya itu sesuatu yang akan dia pertanggungjawabkan di hadapan Allah subhanahu wa taala maka yang pertama hendaknya diingat oleh setiap muslimah adalah ketaatanmu kepada suamimu fil ma'ruf selama itu bukan maksiat suamimu selama tidak memerintahkan dirimu bermaksiat kepada Allah taati dan itu sangat besar perannya untuk kebahagiaan Pasangan suami istri Suami harus merasa dirinya Betul-betul ditaati Dimuliakan Berwibawa Di Mata istrinya Oleh karena itu Segala yang Mencoreng Menggores Makna ketaatanmu Kepada suamimu Jauhi Jika kamu beriman dan bertakwa kepada Allah Salah satu yang Sangat menggores Sangat mengurangi Ketaatanmu kepada suamimu Adalah Jidal wal'inat Cekcok pertikaian apalagi dengan mengangkat suara. Apa kamu? Wo ini kamu ini memang wow. Di mana bentuk ketaatanmu? Membentak-bentak suamimu. Berani bersuara keras di hadapannya bukan bentuk orang yang taat kepada suaminya. Di An-Nisa 34 ketika Allah sebutkan arrijalu kawmun al-anisa bima fadlallahu bagzhum ala bagzh wa bima anfaku min amwalihim suami laki itu kawmun al-anisa makna kawmun al-anisa kata ibnu Katsir dia pemimpinnya Dia hakim Dia muadib Dia pembesarnya Sehingga dia yang akan meluruskan saat istrinya bengkok Mulai ada Kesalahan atau penyimpangan Namanya pemimpin, pembesar, hakim Bagaimana mau kamu bentak Bagaimana bawahan atau yang dipimpin malah bertindak layaknya dia yang berkuasa atas penguasanya, pemimpinnya Terbalik Karena keutamaan yang Allah berikan kepada suaminya banyak Keutamaan yang Allah berikan kepada lelaki Yang itu tidak Allah berikan kepada wanita Termasuk dalam hal-hal ibadah Jumat wajib pada lelaki Tidak ke wanita Jihad wajib kepada lelaki Tidak kepada wanita Nafkah Wajib kepada lelaki Tidak kepada wanita Maka Istri Allah perintahkan untuk taat kepada suami yang telah berjuang keras mencukupi dan menafkahi dia. Allah sebutkan dalam An-Nisa 34, "Fasalihatun qanitatun hafizhatun lilghaibi bima hafizallahu" Wanita-wanita soleh adalah yang konitat Ditafsirkan Konitat yang sangat taat Banyak ketaatannya kepada suaminya Konitat Hafidhatun lil ghaib Menjaga Suaminya, kehormatan suaminya Terutama saat si sang suami tidak ada Antum ingat kisah Nabiullah Ibrahim Alayhi salam Saat Datang Ke keluarga anaknya Ismail Isterinya enggak tahu kalau ini Ibrahim Abah Ismail Alayhi masalam Walhasil Nabi Ibrahim tanya ke istrinya Istri Ismail Bagaimana suamimu dibuka aib dan segala kejelekannya oh Ismail begini Ismail begitu dia oh ini dia begitu well, hasil selesai kata Nabi Ibrahim nanti kalau suamimu pulang bilang ada orang tua kesini kirim salam dan sampaikan kalau aku wasiat kepada dia ganti daun pintu rumahmu maka begitu Ismail datang dicerai istrinya nikah lagi dengan wanita lain datangnya Ibrahim setelah itu kepadanya tanya bagaimana suamimu masya Allah Ismail Khair suami yang bertanggung jawab baik ini itu nggak ada kurangnya dipuji-puji alhasil dia katakan nanti kalau datang kirim salam sampaikan orang tua ke sini wasiat kepadamu pertahankan daun pintu rumahmu Maka Ismail datang tidak diceraikan istrinya. Maka istri diibaratkan daun pintu. Kamu tahu pintu ini? Kalau ini rumah menutup menghalangi isi rumah. Orang yang di luar lalu lalang enggak kelihatan kan? Enggak tahu isi rumah ini apa karena tertutup. Aman. Bahkan istilahnya misalnya kamu mau telanjang di dalam rumah gak ada yang tahu Mungkin tertutup ada pintunya Aib kamu terjaga Dan itulah tugas seorang istri Daun pintu Maksudnya Nabi Ibrahim katakan ke yang pertama Ganti daun pintu rumahmu Karena dia buruk Bukan pintu yang menutup dan menjaga rumahmu Dia terbuka Terbukti dia bongkar-bongkar aib suaminya dia jelek-jelekkan ke orang lain. Wanita yang komitat, sholehah, nggak akan demikian. Bahkan kalaupun dia bermasalah sama suaminya, kalaupun dia banyak problem di rumah tangganya, ada gesekan, ada masalah dengan suaminya, dia daun pintu. Kalaupun mertuanya tanya orang tuanya atau siapa saja keluarganya, give kamu bagaimana keluargamu, ashhallallahu alaihi wasallam. Masya Allah fulan tayyib tanggung jawab Tidak ada kurangnya Yang benar suamimu enggak Masya Allah tidak ada kurangnya dia Suami yang baik Masya Allah Dia daun pintu nutup Menjaga Hafizatun lil ghaib Dia jaga Rumah tangga dia enggak boleh ada orang tahu Apa isi rumah tangga dia Tapi yang talihah Bahkan itu rahasia ranjang yang sangat aib dan ini dia bongkar dan dia ceritakan kesan dan kemari. Wal'iyadzubillah. Yang kedua. Kewajiban seorang wanita muslimah, seorang istri menjaga kehormatan suaminya. Menjaga harta suaminya dan anak-anaknya. Konitat, kata Ibnu Abbas, muti'at, yang sangat taat kepada suaminya. Hafizat lil-ghaib. Dia, kata suddi, menjaga harta dan kehormatan sang suami saat suaminya gak ada aman enggak akan dia buka kepada siapapun maka diperintahkan secara syar'i untuk seorang wanita itu menjaga itu amanat dia Amanat Menjaga nama Dan kehormatan suaminya Harta Suaminya Di rumah Termasuk anak-anaknya Bersama sang suami Dia jaga Kebersihannya, pendidikannya Akhlaknya Salah satu problem Yang sering terjadi Dan itu merusak Tarbiyatul Aulad Ketika tidak sejalan Antara suami dan istri Antara bapak dan ibu Suaminya didik Ibunya tanpa sadar merusak Dia menyangka itu bentuk kasih sayang Miskinah Dia gak sayang sebetulnya Ngerusak Suaminya menasehati Mungkin memarahi anaknya Kamu gak boleh gini Dosa, ini haram, begini, begitu Nanti ibunya datang bela oh Ini kesalahan dikit aja dibesar-besarkan Jangan keterlaluan sama anak oh Ini, itu Dia gak jaga anaknya Tidak mendukung dan membantu suaminya dalam tarbiyah Dan pendidikan si anak Malah merusak Ironisnya dia menyangka itu bentuk kasih sayang dia, dia kira itu kecintaan, bukti kecintaan seorang ibu kepada anak. Kamu tidak membenahi anakmu, kamu merusak. Dan itu ditontonkan di depan anak, si anak kan lihat abahnya kemana, umiknya kemana, sangat tidak mendidik kepada anak. Kalaupun misalnya si Abah salah, Jangan di depan anaknya. Kamu banta, kamu ini. Pegang tangan suamimu, bawa ke kamar, Kamu empat mata, sampaikan. Abang gak boleh begitu, Abang salah. Keliru bang, seharusnya begini, begini. Jangan di depan anakmu. Kan tanpa kamu sadari, kamu mendidik mempertontonkan kepada anakmu pembangkangan kamu, ketidaktaatan kamu kepada suamimu taat kepada suaminya yang ketiga kewajiban seorang muslimah menjaga perasaan kehormatan sang suami Bagaimana suami itu ketika bersama dia Yang dia lihat kulul khair Segala kebaikan Dari masalah penampilan Pakaian Dari wajah Yang berseri-seri Mesra Dari pembicaraan Omongan yang sopan yang menyenangkan ketika dibicarakan dengan suaminya makanya ummud darda asghra kalau menyampaikan hadis dia katakan haddatsani sayyidi Riwayat ini aku dengar dari Sayyidku Sayyid itu orang mulia Pemimpin Orang agung Yang dia maksud suaminya Sayyid itu suqdat Orang yang punya siada Orang tinggi, petinggi, orang besar, orang mulia Dan Quran menamakan itu Untuk mengingat kisah Nabi Di surat Yusuf saat itu perempuan ingin melakukan maksiat kan yang Allah sebutkan wa al-faya sayyidaha la dal keduanya mendapatkan sayyidaha tuan dia yakni zaujuha suaminya dinamakan dengan sayyid karena suami bagimu sayyid Orang yang layak dan pantas kamu muliakan, kamu agungkan layaknya seorang sayyid, dihormati. Seperti kata Ibnu Sa'id bin Musayyib rahimahullah, "Kunna nukallim azwajana kama yukallim ahadukum amirah." Dulu kami Said Tabi'in besar Kalau berbicara Dengan suami kami Para istri ini Dulu zaman Tabi'in Seperti kalian ketika Bicara kepada Amir Bicara kepada gubernur Kepada menteri bahkan mungkin Raja, khalifah Bagaimana Kamu di depan Gubernur atau Menteri bahkan gak usah tinggi-tinggi gubernur Bupati atau wali kota aja Kamu kan jaga sopan santun Dengan menunduk Iya pak Maksud kami begini Kedatangan kami ke sini Dalam rangka ini Suaramu liri Kalimat kamu pilih mana yang terbaik Jangan sampai kamu salah ngucap Disalah oleh Penguasa ini Kamu bisa-bisa termadorotkan seperti itulah kata putri Sa'id bin Musayyib, kami dulu kalau bicara kepada suami kami terdidik dengan sunnah tarbiyah dari orang tuanya tentunya. Seorang imam besar Sa'id yang disebutkan a'lamut tabi'in di kalangan para imam tabi'in, beliau yang paling alim. Sa'id ibnu Musayyib Rahimahullahu ta'ala Dalam hadis Rasul Sallam sebutkan Nisa'ukum min ahlil jannah Al-wadud al-a'ud ala zawjiha Kalau kalian ingin tahu istri kalian Yang dia itu ahlul jannah Layak Ditiru Bahkan diperjuangkan oleh setiap muslimah Untuk dirinya menjadi seperti ini Karena dia ini karakter dan sifat wanita penghuni surga Nisa hukum min ahlil jannah Al-Wadud Wadud Ditafsirkan yang pertama Yang penuh cinta dan kasih sayang sekali kepada suaminya Sangat mencintai suaminya yang kedua Wadud pada dirinya Dia Menghiasi diri dia Dengan sifat-sifat Karakter Yang itu membuat suaminya akan sangat Dan lebih Sayang dan cinta kepada dia Dia harus tahu itu Apa yang dengannya suami saya Akan lebih mencintai saya Sebagai istri apa yang harus aku ucapkan? Apa yang harus aku lakukan agar suami lebih sayang kepadaku? Itu dia ada kan pada dirinya, Wadud. Al-A'ud. A'ud, seperti lafadznya, sering kembali. Gampang dan mudah kembali. A'ud. Kepada suaminya allati idza ghadiba ja'at hatta tadha fi yadi kembali kepada suaminya di mana Rasul tafsirkan kalau suaminya marah segera dia datang kepada suaminya dia letakkan tangan dia di tangan suaminya tsumma taqul dan dia katakan La'adzuqu ghamdan hatta tardha Aku enggak akan bisa tidur. Malam ini aku enggak akan bisa nyenyak sebelum engkau ridha padaku. Sebelum engkau hilang emosimu padaku. Yes dia minta maaf, dia rayu, dia ambil hati suaminya. Aku enggak akan bisa tenang, enggak akan bisa tidur sebelum kamu meridhai aku. Itu nisa min ahli jannah Rasul sebutkan Bukannya kemudian Dia mengedepankan Emosinya Lebih mengutamakan Hawa nafsunya Suaminya marah Dia balas dengan marah juga Gak peduli seakan-akan Kamu saja yang bisa marah Aku juga bisa marah Seakan itu yang dia katakan dibisiki oleh syaitannya Suaminya mungkin Bermuka masam Dia juga bermuka masam Suaminya meninggalkan dia di kamar Tidak seranjang, tidak peduli dia Malah senang Bukan itu tipe Wanita ahlul jannah bukan demikian. Bagi seorang muslimah, akhirat segala-galanya. Dia akan rela mengorbankan segala sesuatu yang dia miliki di dunia asal dia menjadi ahlul jannah. Kalaupun dia harus ya dalam tanda kutip mungkin orang menganggap itu itu aku harus korban perasaan, korbankan perasaanmu, buang perasaanmu. Singkirkan Awal nafsumu Asal kamu balasannya jannah Kamu ingat itu perempuan Yang kejang-kejang Radhiallahu anha Semacam epilepsi gitu. Dia datang ke Rasulullah SAW, Minta didoakan Biar aku sembuh ya Rasulullah Kata Rasulullah kalau aku doakan sembuh anti Sembuh anti insyaallah Tapi kalau anti sabar Penyakit Dia kejang-kejang begini. Kalau anti sabar, surga bagi anti. Dia nggak berpikir panjang, langsung dia diaja biar ya Rasulullah aku sabar. Karena dia mengingat apa yang Rasul katakan, surga bagi kamu. Aku milih sabar, nggak apa-apa sudah. Kejang-kejang epilepsi di dunia labas, hujan lah balasannya. Akhirat dia segala-galanya. "Bes satu saja kata dia permintaanku. Doakan kepada Allah supaya auratku tetap tertutup. Ini namanya orang kejang kadang mungkin pakaiannya tersingkap, terbuka. Maka itu didoakan oleh Rasul agar terjaga auratnya. Begitu seharusnya seorang muslimah mengutamakan akhirat dia." ketika asma bintu kharijah al-fazariah di hari pernikahan putrinya dia um salihah seorang umi ibu yang salihah zahlaher berwasiat kepada putrinya Ya bunayya wahai putriku kamu akan masuk ke sarang yang itu belum pernah kamu masuki. Selama ini kamu di sarang orang tuamu di rumah orang tuamu maksudnya. Kamu akan pindah rumah sekarang bersama suamimu. Itu sarang baru. fakuni lahu ardhon yakun laki sama maka supaya kamu bahagia keluargamu bahagia jadilah kamu itu bumi bagi suamimu ya mana bumi ya itu bahwa dengan itu kamu akan dapati suamimu akan menjadi langit bagi kamu menaungi kamu damai bagi kamu tapi kamu harus di bawah posisi dan tampakkan itu kalau suamimu di atas kamu termasuk dalam bicara, dalam bersikap, muamalah kuni isya apa? iya masuk isya untuk adzan dulu fadhan masih 15 menit lagi kita oh Nah, melanjutkan tadi nasihat seorang ibu yang soleha kepada putrinya. Kunilahu amah yakun laki abda. Jadilah dirimu budak wanita bagi suamimu. Maksudnya, budak, buddha. Dia ya, dibawa dan nurut. Mungkin dimarai, mungkin diini oleh tuannya Anggap dirimu budak. Dengan itu suamimu pun akan kamu dapati menjadi budak bagi kamu abad. Artinya kamu akan mendapati cinta, kasih sayang, kemanjaan, kemesraan dari suamimu. Beberapa perkara yang mesti diingat. Oleh seorang muslimah yang pertama tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan la ta'ah innamat ta'ah fil ketaatan itu hanya dalam perkara ma'ruf wala ta'ah limakhluq fi ma'siyatil khaliq tidak ada ketaatan kepada makhluk siapapun kalau itu berupa kemaksiatan kepada Sang Khalid Kalau memang suamimu bermaksiat kepada Allah jangan ditaati Ironisnya Banyak dari muslimat Para istri ini Dalam keadaan itu kemakrufan Dan dia tahu dia sadar jelas-jelas itu kebaikan yang diperintah suaminya Yang dituntut oleh suaminya Itu eh tetap saja dia Ingkari Tetap saja dia tolak Dia lawan itu Bukan sifat Seorang muslimah yang taat Kepada robnya Yang kedua Berhati-hatilah Seorang muslimah Dari Mengganggu suaminya Dalam bentuk apapun Menyakiti dan Mengganggu suaminya Baik dengan kata-kata Ataupun dengan Sikap dan perbuatan Baik itu pada kehormatan suaminya Hartanya ataupun anaknya Di dalam hadis Rasulullah sallallahu sebutkan la tu'zim ra'ah zaujaha fid illa zalat zaujatu min al-hurul 'ain la tudih qatalakillah fa inna ma huwa indaka dakhil. yushiku an yufariqaki ilayna kalau seorang istri di dunia mengganggu suaminya menyakat buat sakit menyakiti suaminya suaminya enggak nyaman dan tidak senang kepadanya maka pasangan atau istri sang suami itu dari para bidadari surga akan mengatakan jangan anti ganggu jangan anti sakiti bulan qatalakillah semoga Allah perangi kamu kepada istri ini yang di dunia ketahui suamimu itu tamu sejenak di kamu, nggak lama dia akan meninggalkanmu dan akan mendatangi kami, hurul ain yang ada di jannah. artinya perkara itu sangat buruk bagi seorang muslimah nggak pantas mengganggu dan menyakiti suaminya dengan kata-kata dia ataupun perbuatannya maka berkaitan juga dengan ini yang ketiga jangan kamu buat suamimu sampai marah kepadamu emosi dan jengkel keruh hubungan kamu dengan suamimu itu akan membuat ya bagaimana kamu mau menginginkan rumah tangga yang bahagia dan Sukses. Dirahmati Allah. Hubunganmu keruh, renggang. Dengan suami. Karena kamu membuat dia kesal dan jengkel. Karena ulah kamu. Karena tutur kata kamu yang tidak kamu jaga. Atau perbuatanmu. Di dalam hadis, Salah salatu jawizu salatuhum adanahum. Ada tiga orang. Yang salatnya tidak akan melebihi. Telinga mereka, Al Abdul Abiq Hata Yarji. Pertama budak yang lari dari tuannya sampai dia mau kembali. Wamraah Batat Wazaujuha Aleha Sahhid. Yang kedua seorang istri yang semalaman dalam keadaan suaminya marah sama dia. Hawash Mangkel sang suami karena istrinya berbuat begini berkata begini. Dia semalaman dalam keadaan Memendam kejengkelan Tersakiti Terganggu Perasaannya kepada sang istri Wa imamu kaum hum lahu karihu Dan yang ketiga Yang mengimami suatu kaum dalam keadaan kaum itu Tidak senang sama dia Tiga ini tidak akan melewati Telinga dia, sholatnya Asyaydi Yang kedua ini tadi Wanita seorang istri yang semalaman membuat suami dia marah. Gak senang sama dia. Semalaman. Itu besar bagi wanita yang beriman. Berat bagi dia. Tapi kalau imannya sangat rendah dan tipis. Dia gak nganggap gitu. Mau marah-marah silakan. Seakan-akan dia berkata begitu. Tak karep sudah. Suaminya ngasih punggung ke kanan Dia akan ngasih punggung ke kiri Dia gak peduli Kayak gak ada beban Kayak dia gak berbuat salah Ya akhirnya sholatmu gak melewati telingamu Bagaimana kamu anggap itu ringan Ya Amatullah. Wahai hamba Allah Wanita Bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Yang keempat Hindari Kufrul ehsan Mengkufuri kebaikan dari suamimu. <Kik> <SELguard> <SELguard> layak kurul man layak kurun Nas. Ada dua bacaan, layak kurul man layak kurun Nasa. Berarti Allah tidak akan terima syukurmu kalau kamu tidak bersyukur kepada orang lain yang banyak berbuat baik kepadamu, terutama dalam hal ini istri kepada suaminya. Kamu tidak berterima kasih kepada suamimu. Kamu mau bersyukur kepada Allah seperti apa, gak akan Allah terima syukurmu. Itu kalah dengan Dhamma. La yashkurullahu. Berat. Atau dengan bataan Fathah. Nasab. La yashkurullaha. Man la yashkurunas. Artinya, orang yang terbiasa, tidak bersyukur kepada orang lain padahal banyak mendapat kebaikan darinya itu akan membuat dirinya lambat laun akan tidak bersyukur kepada Allah mengkufuri kenikmatan Allah wal yadhbillah dalam hadis la yamzurullahu ilamra'atin la tashkuru li zawjiha wa hiya la tastaghni an Allah tidak akan melihat kepada seorang istri yang tidak berterima kasih Tidak bersyukur kepada suaminya Sementara dia tidak bisa lepas dari suaminya Dia sangat butuh kepada suaminya Dia sangat butuh Untuk hidupnya, nafkahnya, sehari-hari Untuk makan, minumnya, pakaiannya, segala sesuatunya Dia sadar sangat butuh kepada suaminya Apa-apa minta dan menunggu dari pemberian sang suami tapi subhanallah dia enggak pernah bersyukur enggak dia syukuri itu nikmat zauj kenikmatan bersuami itu dia ingkari dia tidak syukuri enggak akan Allah lihat wanita istri yang seperti ini Kan buruk sekali kalau misalnya misalnya saja Memang kamu gak butuh sama orang ini Sehingga kamu gak perlu terima kasih Gak perlu bersyukur kepada dia Mungkin masih mending dalam tanda kutip oh, Kamu gak butuh sama dia Lah ini kondisinya Kamu sangat butuh Dan seorang istri Besar sekali Kebutuhan dia kepada suaminya Dengan suamimu Terjaga kehormatanmu Dengan suamimu terjaga Syahwatmu dari yang haram terjaga harga dirimu dilindungi kamu dicukupi ekonomimu, nafkahmu lahir batinmu dididik, dinasehati bahkan kadang itu lebih dari orang tuamu suami kalau sudah mendidik, menginginkan istrinya baik, melebihi orang tuanya orang tua si istri karena dia sadar tanggung jawab dia sebagai suaminya lalu gak kamu syukuri tidak Allah lihat Seorang istri yang seperti itu Wataknya Ma'ruf hadis Ketika Rasul melihat neraka Dan banyak penghuninya wanita Rasul katakan Bikufril asyir Bikufril ehsan Itu karena mereka banyak mengingkari Kebaikan Suaminya Banyak mengingkari al asyir hubungan baik rumah tangga suami istri laa ahsanta ila ihdahun nadhar thumma ra'at minkasyaian qalat ma ra'ait minkakhoiran qat walaupun sepanjang hidup kamu baik sama dia sekali luput terlambat kondisi ekonomi kamu mungkin agak seret langsung saja dia is perempuan subhanallah dasar suami aku tidak pernah dapat kebaikan sama sekali dari kamu Subhanallah, kemana puluhan tahun kamu dapat kebaikan dari dia, suamimu, termasuk mensyukuri kenikmatan dari suamimu. Kalau masing-masing coba berintrospeksi diri, pernahkah kamu sebagai seorang istri mengucapkan syukur kepada suamimu kamu dikasih uang, belanja atau apalah dikasih hadiah ini itu, kamu minta bedak, kamu minta pakaian atau yang lain-lainnya. Ya Allah, suamiku Jazakallah khair, barakallahu fik. Sebagai wujud syukurmu ini wala. Enggak ada syukur. Menjaga jazakallah khair aja mungkin enggak pernah ke suaminya. Kamu kepada teman-temanmu mungkin dikasih kerupuk atau apa jajan murah, kamu bersyukur pada dia jazakillah khair masya Allah, anak dikasih ini, apalah kamer atau apa satu, ya bagus memang begitu seharusnya. Tapi kepada suamimu, wala pernah berkata syukur sekalipun dalam hidup, syukuri. Syukuri banyaknya kebaikan yang telah kamu dapati dari suamimu Ini mendekati komat Tinggal dua menit lagi Jadi bagaimana? Mau dilanjut setelah sholat isya atau cukup sampai sekian? Kembalinya ke antum Wallahu ta'ala alam